Assalamualaikum saudara-saudari pemirsa sore edisi hari ini Kamis 1 April 2021 dibacakan Ardian Syah Banda Aceh pasar murah Instalasi pengolahan air Takengon difungsikan Dewan harapkan musrim bangkota tampung semua kepentingan publik Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi FBN Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Lausar 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loks Radio Megapun 105,6 FM Sigli, dan Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Darlun dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah Dinas Perindak Aceh bekerjasama dengan Dinas koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dan Perumpulokan Wil Aceh akan menggelar Pasar Murah Pasar Murah ini diselenggarakan dari tanggal 5 hingga 8 April mendatang di Taman Bustanul Salatin atau Taman Sari Banda Aceh Kepala Dispuk Kota Banda Aceh M. Nurdir Esos mengatakan ada lima jenis bahan pokok yang disubsidi pemerintah Aceh masing-masing yaitu sebanyak 10.000 kg beras, 8.000 kg gula, 5.000 kg minyak goreng, 2.000 kg tepung terigu dan 40.000 butir telur dengan total subsidi mencapai 85 juta rupiah. Nurdin mengatakan bahan pokoknya yaitu beras disubsidi oleh pemerintah sebanyak 3.000 per kilogram, minyak goreng 3.000 per kilogram, tepung serigu, tepung terigu 3.000 per kilogram, gula pasir 3000 dan telur disubsidi Rp250 per butir. Nurdin menambahkan pada pasar murah tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan peralatan usaha untuk 374 pelaku UMKM di Banda Aceh. Darlun instalasi pengolahan air limbah atau impal di Kampung Keramat Mufakat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, diklaim menjadi yang pertama di Provinsi Aceh. IPAL yang dibangun di pusat kota Takengon itu berkapasitas 600 meter 3 per hari dengan target masyarakat yang bisa dilayani mencapai 10.000 jiwa atau 2.000 kepala keluarga. Pembangunan IPAL kecamatan Bebesan menelan biaya hingga 168 miliar melalui anggaran APBN 2020 dan dibangun oleh Balai Prasarana Wilayah Aceh melalui PPK Pengembangan Penyihatan Lingkungan Permukiman. Muhammad Yoza Habibi mengatakan dengan adanya pembangunan IPAL Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah diharapkan dapat memberikan infrastruktur sanitasi yang baik dan menjadi contoh untuk kabupaten kota lain. IPAL Kecamatan merupakan yang pertama beroperasi di Provinsi Aceh. Salah satu manfaat keberadaan IPAL lanjut Muhammad Yoza Habibi, sebagian besar masyarakat di pusat kota Takengon tidak lagi membuang limbah ke septi rumahan yang kondisi mutunya tidak diketahui. Bupati Aceh Tengah Sabela Abu Bakar menambahkan keberadaan IPAL di Kecamatan Bebesan sangat diharapkan. Terlebih, keberadaan IPAL tersebut berada di lingkungan padat penduduk. Sudah lalu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota DPRK Banda Aceh Ilmiza Saaduddin Jamal berharap musyawarah rencana pembangunan yang disenggarakan pemerintah kota bisa menjadi sarana menampung semua kepentingan dalam pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Ilmiza usai menghadiri pembukaan Musrembang Kota Banda Aceh 2021 di Pendopo Walikota Banda Aceh. Ilmiza menyampaikan sebagai anggota DPRK pihaknya mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 17-2014. Terkait dengan rancangan kerja pemerintah daerah, legislatif akan terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan RKPD di Kota Banda Aceh. Legislatif terus bersinergi dengan eksekutif melalui berbagai komunikasi yang intensif, detail, dan komprehensif, baik formal maupun informal, dalam melahirkan program sesuai kepentingan seluruh komponen di kota Banda Aceh, dengan tujuan utama untuk mencapai visi menjadikan Banda Aceh yang gemilang dalam pingkai syariat Islam. Sudarlun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan hingga saat ini baru 550.000 orang tenaga pendidik yang disuntik vaksin COVID-19 dosis pertama dan dosis kedua. Oleh karena itu, ia mendorong vaksinasi COVID-19 bagi tenaga pendidik segera ditentaskan sesuai target pemerintah akhir Juni 2021. Nadiem mengatakan dalam upaya mempercepat Vaksinasi bagi tenaga pendidik tersebut, pemerintah daerah harus berkomitmen bahwa vaksinasi COVID-19 tahap kedua ini diprioritaskan untuk guru dan dosen. Vaksinasi bagi tenaga pendidik diberikan berdasarkan tingkat kesulitan melakukan pembelajaran jarak jauh dan mempunyai potensi ketinggalan pembelajaran paling besar. Jika guru sudah divaksin pendidikan anak usia dini atau PAUD, sekolah dasar dan sekolah luar biasa termasuk yang diprioritaskan karena memenuhi syarat tersebut. Kemudian untuk tahap kedua meliputi SMP, SMA, SMK dan tahap ketiga pendidikan tinggi. Vaksinasi Covid diberikan untuk seluruh jenjang baik di instansi negeri maupun swasta, formal maupun informal termasuk pendidikan keagamaan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bertemu secara virtual dengan Menteri Pasifik dan Lingkungan Inggris right Honor Label atau RTN HON Lord Jack Goldsmith pada Rabu 31 Maret Pertemuan kali ini membahas keikutsertaan Indonesia sebagai co-chair bersama Inggris pada agenda COP United Nations Climate Change Conference Forest Agriculture and Community Trade Dialogue Menko Erlangga mengapresiasi pengakuan dari Inggris terhadap komitmen Indonesia dalam memperkuat kerjasama bilateral khususnya pada bidang perubahan iklim. Menko juga berharap kedua negara, Indonesia dan Inggris, dapat berperan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat untuk semua pihak dari fake dialog tersebut. Dalam fake dialog Indonesia, akan kanduakili Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau WAMEN LHK Aludohong. Menko Erlangga mengatakan Indonesia bersedia berperan dalam pertemuan tersebut dalam kapasitas sebagai co-chair namun kembali ditegaskan bahwa penting bagi kita untuk memiliki visi dan pemahaman yang sama agar mencapai kebermanfaatan bersama. Untuk persoalan perubahan iklim Indonesia di garis terdepan dan sangat berkomitmen menerapkan nationality determined contribution yang sudah diputuskan dalam Paris Agreement sekaligus selalu berusaha meraih target tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Sebagai informasi, pertemuan hari ini menjadi awal untuk menyambut kunjungan dari Menteri Luar Negeri dan Pembangunan Internasional Inggris H.I. Dominic Reb ke Indonesia pada 6 hingga 8 April 2021. Menurut rencana Menteri Luar Negeri, Rep akan menyampaikan undangan kepada Presiden RI untuk menghadiri sidang Kops 26 di Glasgow, Skotlandia pada November 2021 mendatang. Dari luntusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Skinner Barjiner memperingatkan bahwa negara tersebut diambang perang saudara berskala besar. Hal itu diungkapkan Bert Jenner dalam rapat virtual pada Rabu 31 Maret 2021 seperti dilansir Associated Press. Bert Jenner lantas mendesak Dewan Keamanan PBB mempertimbangkan tindakan yang berpotensi membalikkan kudeta militer dan memulihkan demokrasi. Kedati demikian, Bert tidak merinci tindakan apa yang diperlukan untuk membalikkan kudeta yang dilakukan militer Myanmar pada 1 Februari. Di satu sisi, Bar Jenner menegaskan bahwa tindakan keras yang dilakukan aparat Myanmar terhadap demonstran bakal membawa negara tersebut terjerumus menjadi negara yang gagal. Bar Jenner kembali menekankan bahwa Dewan Keamanan PBB harus segera bertindak karena ia khawatir kejahatan internasional yang serius dan pelanggaran hukum internasional oleh junta militer Myanmar akan semakin parah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Pormai, sekian berita sore edisi kami 1 April 2021. Berita pagi Serambi FM bisa anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami at Serambi FM. Sudarlun,